Ya, Karanganyar. Ya. Keragam. Yang tergabung dalam satu nama, apalagi kalau bukan gaduh community! community. Ini boleh dan pantas kita katakan ya. sebagai paket kumplit. Kumplit. Uh, biasa Kekompakannya. Hah. Kumplit. Kedisiplinannya, benar sekali. kerukunannya, kumplit bagi bagi rezekinya, kenyawerannya, kenyawerannya. ke kekimcilannya, itu. <laughs> itu kalau cewek, eh, kalau cowok ya. ya. Kalau kalau Mbak Ita apa ya? Kalau apa? cowoknya kan kincil. Kalau Mbak Ita cantik aja. Enggak, mengidamkan. Kalau cowoknya kan mengidamkan kecil ya. ya. Terus kalau Mbak Ita menurut Nasya? Apa ya Mbak? Apa ya? Aku gak napa Mbak? Aku wedok sing nyetok niku duwe wedok. Bentar. Ha. Ah. Oh, Nyidame kelangan jare. Oh, nyidom kelangan. siap apa sih buat Karanganyar, ya, apa ya? enggak sih buat karang anyar ya. Matur nuwun. Monata berterima kasih okay. kepada Karanganyar anyar Keragan Rembang Jawa Tengah. Lebih-lebih terima kasih kepada Gedung Community. Insyaallah panjenengan semuanya dilimpahkan rezekinya. Amin. Bagi dulur-dulur pelaut, dulur nelayan ya, ya. Dan insya Allah Monata masih diberi kesempatan untuk berikutnya. Abakarebet. Terima rena. kasih dukungan bareng-bareng dengan Monata. Yang satu ini lembut. Ya. Kalau menurut nasa? Isok nyanyi kimcil juga. Isok. Ya. Kelangan apalagi? Ya? ya. Luar biasa. Oke, yuk kita panggil sama-sama ada Rena K Monata. Nasja a Tuha, ty, Kui. Wychodziliśmy się Do not I... <laughs> Sudah, makasih aja. Gak mau cium aku. Mau? Sini sini. Eh, seneng.